Allahumma duhulu Taala wa nasainuhu wa nasdafiru wa naudubillahi min syurori ang wa min syi'at amalina. Man yadhihi lalu falamudillallah wa mayudlil falahadiallah. Ashhadu alla illaillallah wa hadehu la, la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuh amanu taqulah. Hak kotu wala temutuna illa muslimun, Fa wa antum muslimun amabak. Fainasdakal hadis kitab Allah, wakhir al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shar al umurimah wa kullam mahdasatin bid'ah. Wa kull bid'ah tin finnar, wa kull dolalah tin finar. A'adan Allahu wa iyaquminan nara. Para hadirin Para jamaah salat maghrib, Kaum muslimin muslimat Yang saya muliakan Yang mudah-mudahan Senantiasa Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para jamaah Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Dengan diiringi rintik hujan, nih pak. Kalau panjenengan sakit meraosaken syukur, perasaan bahagia karena sudah mulai turun hujan. Gini apa nggih pak? Ya. Ata tambah rekasa pak? Ya. Seneng nengin nggih? Nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa berkah untuk kita semuanya. Ya Maka disunahkan untuk membaca doa Allahumma Soyiban nafian Ya Allah Berikanlah atau jadikanlah Hujan ini sebagai Hujan yang bermanfaat Apalagi saudara-saudara kita Di daerah Sumatera sana Pak Panjenangan saya mireng Mendengar berita di sana Yang namanya kebakaran ya, Ataupun yang namanya Asap di daerah Sumatera sana sangat sangat membutuhkan yang namanya apa hujan ya maka bersyukur ketika lembahan Alhamdulillah masih memberikan yang namanya kenikmatan berupa turunnya air hujan dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pula kita masih diberikan kemudahan ya. untuk bisa bersama-sama belajar mendalami Agama Islam ini, kalau Panjenengan, niku sangat-sangat butuh terhadap ilmu ilmu agama. Sangat butuh kepada ilmu, lebih butuh dibandingkan kepada makan dan minum. Nih, nah kalau Panjenengan makan dan minum, stinten ping pinten pak. Ya. Ping tiga paling nih kongi, ya. tiga hari eh kenapa tiga kali dalam sehari ya tapi kalau ilmu dibutuhkan setiap saat ya dibutuhkan setiap saat dalam seluruh gerak-gerik kita para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang saya muliakan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab fadlul Islam kitab yang membahas mengenai kutamaan kutaman Islam Ya kalau panjenengan sampun ngertos mengenai pengertian Islam ya. Pada bab yang kedua ini, muallif rahimahullah penulis akan bawakan mengenai bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam yaitu masuk ke dalam agama Islam secara kafah secara apa? secara keseluruhan ya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-208 ya. Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam ayat tersebut Al-Baqarah 208 Ya ayuhal ladhina amanu Dukhulu fi silmi kafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam agama Islam Secara apa? Secara kafah Walatatabi'u khutwati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adhu mubin. Sungguh syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini para hadirin merupakan ayat yang sangat tegas. Di samping perintah masuk ke dalam agama Islam. Tapi Islam yang secara kafah. Ini Pak. Bukan itu sekadar masuk ke dalam agama Islam. Tapi harus dengan seluruh seluruh syariat ya diamalkan dalam Islam ini. Caranya bagaimana ketika kita ingin melaksanakan syariat Islam secara kafah, yaitu dengan cara walad tabi'uhu tuati Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah seton. Inna hulakum adu mubin. Setan syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Baik. Dan beliau rahimahullah membawakan ayat yang pertama Itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Surat apa? Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtai ghairal islami dinan falayuqbalamin wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Barang siapa yang dia mencari Selain agama Islam sebagai agama Maka tidak akan diterima Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Baik. Ayat ini kepada hadirin ya, Menyebutkan mengenai Larangan untuk mencari selain dari agama Islam Ini secara umum pak ya larangan untuk mencari agama selain agama Islam. Kemudian secara khusus, ya, ketika orang sudah masuk dalam Islam, di sini larangan untuk mencari syariat syariat selain dari syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kandungan ayat ini. Ya, di samping secara umum, ya, yaitu melarang Seorang itu mencari agama selain agama Islam Dan juga secara khusus ya, Orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam Dilarang Untuk mencari syariat Syariat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini ayat surat Ali Imran yang ke-85 Ayat yang berikutnya Ayat yang berikutnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah berfirman Inna dinna 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ini dalil para hadirin ya. Wajib seorang hamba untuk masuk ke dalam agama Islam alasannya dikarenakan agama yang diri Allah subhanahu wa ta'ala hanya agama Pak Islam panjang dengan teksi kelingan para hadirin pengertian agama Islam teksi nomboran pak <laughs> apa itu Islam para hadirin nombor pak Islam ini pun nombor baik Alladhi ja'abihi Muhammadun Sallallahu alaihi wa sallam ya. Islam itu adalah Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Jadi selain Yang dibawa Nabi Sallallahu alaihi wa Bukan termasuk syariat Islam Hati-hati pak ya. Ima itu menambah nambah syariat Atau mengur mengurangi syariat Bukan dari Islam ya. Atau yang lainnya Islam itu adalah tawhidullah Watauah Tuhu, watarekumaksiatihi. Islam itu adalah engkau beribadah hanya kepada Allah. Kita sholat para hadirin, ya, kita eh, puasa, bersedekah, ya, semua itu hanya untuk mencari kehidupan Allah. Watauah Tuhu dan mentaati Allah Subhanahuwataala. Maksudnya apa para hadirin? Iaitu maksudnya seorang yang sudah masuk Islam dia berusaha untuk mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Orang Islam disuruh sholat, ginapun gimbak, ya. Wa akimu sholat wa atuzaka. Laksanakan yang namanya apa? Sholat. Tegakkan yang namanya sholat. Kalau ada orang Islam para hadirin ngaku Islam, timutun purun sholat. Bagaimana ini? Ya, bukan dari Islam, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan al ahdu. Bainana wa bainal kafir Tarkus sholat Wa mantarokah hafakot kafaro ya. Perbedaan Atau pembedaan antara kami orang muslim Dan orang kafir Yaitu meninggalkan sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Dan menentang kewajibannya Maka dia apa? Dia kafir Tapi kafir ini maksudnya enggak boleh kita mengatakan Oh panjalan kafir tidak boleh tapi hukum secara umum Pak Orang yang meninggalkan sholat ini apa? Keluar dari Islam Ini contohnya Kemudian yang namanya Islam juga apa? Tarku maksiatihi Meninggalkan maksiat kepada Allah SWT Baik Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya ya, Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kabar gembira kepada kita semuanya Kepada umat Islam yang mereka mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam hadisnya qulu ummati yadkhulunal jannah Seluruh umatku, umat nama niki, Pak. Umat Islam. Ia jannah, mereka seluruhnya masuk ke dalam surga. Sangat membantu nanti, pak. Panjang masuk ke dalam surga, ya, sangat sangat bahagia. Bahkan itu impian, cita-cita seluruh manusia itu dimasukkan ke dalam al jannah. Nanti diteruskan. Ilaman abah, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga, kecuali tiang-tiang simbangan purun lepas surga. Nova enten para hadirin. Para hadirin, bapak-bapak, niku suasana hujan atau atis nih kengi, ngopi, um, mam gorengan, niku santen nengi, ngantuk ya. nengi. Nau pak Enten para hadirin kinten-kinten, Enten, Enten namanya, Enten tiang sing purun, batun purun lebesurge, cara hmm. lisan niku sanjangan terus niku, batun nengi tapi secara lisan nikus doyoti yang pengen leben apa? surga sekalipun orang kafir mengaku masuk surga ya. sekalipun orang yang paling bejat semisal pengennya masuk surga ya. orang yang tidak pernah beribadah pengennya masuk surga, kemudian nabi s.a.w. ditanya para sahabatnya bingung para sahabat ya rasulullah wa man ya ba wa Rasul siapa kiranya? Orang yang tidak ingin masuk surga ya. maka Rasul mengatakan man atoani dakhalal jannah niki syaratnya Pak Barang siapa yang taat kepadaku kepada perintah-perintahku kepada sunah-sunahku dakhalal jannah pasti masuk surga ya. kalau kula panjenengan mengamalkan Islam sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengharap pahala Allah Subhanahu pasti masuk ke dalam apa? surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waman asani fakot abah Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, tidak mentaati aku, maka dia ini orang yang enggan masuk surga. Coba jawabane niku leres, nah, Pak. Napa enten tiyang sing bot mboten um, purun mlebet surga? Enten, Pak. Yeah. Enten, buktinya apa? buktinya masih banyak di sana kaum muslimin, ya, yeah. yang mereka itu ngaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yeah. ngaku sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara amalan menyelisihi, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, menyelisihi bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang enggan, pak orang yang tidak mau masuk surga ya buktinya apa tidak mau mencontoh mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dia bahkan dia ini justru membuat syariat-syariat yang baru dalam Islam ketika ditegur para hadirin ya kenapa kau berbuat perkara seperti ini seperti itu jawabannya bagaimana kira-kira macam-macam jawabannya ini kan sudah menjadi adat istiadat Ayo pak Ini kan sudah menjadi Kebiasaan masyarakat Ini kan perkara yang baik Ya Hati-hati pak Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan Apa tidak kepada kalian Dalam sunah-sunahnya Dalam hadis hadis yang soh Tidak ada Maka lo panjenengan itu orang yang jujur Cinta kepada nabi Panjenengan maku umatnya Nabi Bahkan umat yang ingin masuk ke dalam surga Tinggalkan Tinggalkan apa? Tinggalkan amalan-amalan Yang tidak ada contoh dari Nabi SAW Kalau saya enten mencari bala nih, Pak. Semisal no, Panjenengan mencari bala Mencari pengikut bukan Yang yang dicari adalah Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kenyataan Pak Kenyataan Om Mboten Pak Kenyataan di masyarakat. Jujurlah dalam beragama, ya. Jujurlah ketika seorang itu mengamalkan syariat Islam. Jangan mengikuti hawa, naf hawa nafsu. Maka di sini Allah mengatakan, walat tabi'u, khutwatishyaton. Jangan mengikuti jalan jalannya syetan. Hawa nafsu, perasaan tidak enak, khawatir ditinggalkan manusia, jangan. Tapi kita beribadah para hadirin untuk mencari. Pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang yang jujur pak Tapi kalau orang yang masih punya kepentingan ya Itu akan berusaha bagaimana Supaya saya diterima masyarakat ya, Bukan seperti itu Tapi bagaimana masyarakat itu apa? Menerima syariat Islam Ini sangat penting para hadirin ya Seorang itu menjalankan Islam Sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad s.a.w. Ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala. Dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hada sirati mustaqiman. Fattabi'uh. Wa la tatabi'uh subula. Fatafarraqo bikum ang sabilih. Dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-151. Ya. Surat Naba, Al-An'am ayat 161, 51. Allah berfirman, Wa anna ada suratim mustaqimah. Sungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Ya, sungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut. Walat tapi usubulah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Begini pak, di sini, ya Allah Subhanahu Wa Taala menghabarkan tentang nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasannya, jalanku ini, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang lurus. Apa maksudnya Walmurid bihuna al-Islam. Yang dimaksud jalan di sini para hadirin adalah jalan Islam. Islam yang bagaimana pak? Yang bagaimana Islamnya ini? Islam yang sesuai contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Islam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan dalam majlis ini bahasanya umat Islam. Itu nanti di akhir zaman Termasuk di zaman kita ini Akan terpecah belah menjadi Berapa pak? 73 golongan Penjadahan hafal ini Nabi SAW bersabda Sataf tariku hadil umma Ila salazin wasaba'ina firqatan Umat Islam ini Ini pak, umat Islam Umat Islam Akan berpecah belah menjadi 73 golongan Nabi s.a.w. bersabda, Kulluha finnar illa wahidah. Seluruh golongan-golongan yang ada, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Masuk ke dalam apa? Neraka Umat Islam ada hal, Pak. Jadi mereka masuk ke dalam neraka. Kecuali satu golongan. ya. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Maka pada saat bertanya, Man hiya ya Rasulullah. Siapa mereka? Golongan tersebut ya Rasulullah. Ya. Ma ana ali ma wa ashabi, yaitu golongan orang-orang yang mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan olehku, oleh siapa ini pak? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatku ketika ini. Kalau panjenengan saya ingin jadi Islam yang selamat dari ancaman neraka, ikut siapa pak? Ikut siapa nih pak? Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Bukan, ik, bukan ikut organisasi tertentu, bukan ikut kepada kiai tertentu, bukan ikut kepada apa? Orang-orang tertentu. Tapi ikut kepada Nabi SAW. Ya. Dan mengikuti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Panjenengan mengikuti seseorang yang dia mengamalkan sunnah, yang dia mengajarkan ilmu yang benar dari Nabi SAW. Itu harekatnya Panjenengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hati-hati nih Pak Jangan kita justru mengedepankan Golongan-golongan yang ada Dibandingkan mengedepankan Mencintai Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam Kemudian beliau mengatakan itu Syekh Salaifauzan Wahuwa mustaqimun Laysa fi wijajun walan hirafun wa inna ma huwa mu'tadilun la ifrata wala tafrita. Ini ciri Islam, Pak. Sungguhnya Islam itu adalah agama yang lurus, ya, tidak ada kebengkokan sedikit pun, Pak. Kalau orang mencari syariat Islam, dia mengamalkan syariat Islam, tidak mungkin ada yang bengkok sedikit pun. Orang mencari kejelekan Islam, satu pun tidak ada. Tapi kalau orang mencari kejelekan orang Islam ya ada, gini apa nggih? Semisal orang Islam biasa sholat jamaah, biasa mengamalkan eh, apa namanya pakaian yang syari, i. kok masih apa namanya eh, jelek ya akhlaknya semisal? Kok tidak mau serawung dengan tetangga ya semisal? Kok masih seperti ini seperti itu ya? Jangan menyalahkan syariat Islamnya, jangan menyalahkan sunnah yang dia ikuti tapi salahkan orang tadi. Orang tadi yang salah. Tapi kalau syariat Islam tidak ada sedikit pun yang bengkok, ya. Tidak ada sedikit pun yang apa? menyimpang, tidak ada. Apa ada, Pak? Islam yang menyimpang gitu? Syariatnya tidak ada. Tapi orangnya, pemikiran orangnya yang menyimpang dari Islam. Baik. Wain nama huwamu tadilun hanya saja Islam itu adalah syariat yang pertengahan, syariat yang lurus, ya, syariat yang pertengahan dan yang apa? Yang lurus. La ifrot, la ifrot to wal tidak ada ifrot, ifrot itu berlebih-lebihan, pak. Islam tidak ada mengajarkan perkara yang berlebih-lebihan, ya. Sebagaimana sebagian orang yang terlalu keras dalam beragama akhirnya mereka keluar dari Islam, bukan dari Islam padahal mereka, Islam bukan agama yang hulu agama yang berlebih-lebihan tapi Islam adalah agama yang mu'tadil agama yang pertengahan agama yang lurus wala yeah. tafrit tidak pula yeah. mereka adalah orang-orang yang tafrit yaitu melecehkan ataupun eh, apa namanya meremehkan dalam mengamalkan syariat Islam, baik Allah berfirman, faddabi'uh ya. Yaitu, ikutilah Ikutilah Jalan tersebut Mengikuti apa? Jalan yang lurus Jalan yang sesuai dengan Bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ini perintah ya. Perintah Allah SWT Supaya mengikuti Yang namanya jalan siratul mustaqim Jalan yang lurus Ya Lah tetapi udinan wero hada din, jangan mengikuti syariat agama selain agama Islam. Jangan mengikuti yang namanya perintah selain perintah dari Islam. Ya. Walatatapi usunatan, wero sunnati rasulillah, saw. Yeah. Dan jangan mengikuti sunnah kecuali sunnah ataupun ajaran bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'u subula fatafarqo bikum ya. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain Islam ya. Nisa kalian akan terpecah belah ya. dari jalan tersebut ya. Perhatikan di sini para hadirin ketika Allah menyebutkan Islam itu adalah satu. Ini, Pak. Jalan Islam itu lurus hanya satu, ya. Kalau mengatakan di sini wa anna hadza sirati, berapa, Pak? Satu. Katakanlah, inilah jalanku hanya satu, Pak. Tapi ketika menyebutkan ya selain Islam bagaimana? Ya. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang ada ya. Artinya apa? Yang kebenaran itu hanya satu Sementara yang namanya penyimpangan itu beraneka macam Itu maksudnya pak Ya, Yang namanya penyimpangan dalam agama Itu sangat banyak ragamnya Ada yang menyembah kepada kuburan Ada yang mereka mengagumkan e, partenya, kelompoknya Ada yang mereka punya pemikiran Menentang kepada pemerintah kaum muslimin Orang-orang teroris Orang-orang khawarij Orang-orang ISIS Ada yang mereka mengagungkan sebagian para sahabat nabi Bahkan sampai menyembah mereka Seperti orang-orang syiah Dan sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang Ini menunjukkan Islam itu hanya satu Sedangkan selain Islam itu bermacam-macam ta'ammal sabilullahi wahidah wasiratun wahid wa amma hirusabilillah fahiya subulun kathirun kathiratun ketahuilah bahasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu jalan Allah itu adalah satu jalan Islam satu adapun selain jalan Allah ini mereka banyak ragamnya banyak macamnya ya baik hubul ahwa Wahhubu syahwat pulun lahutorik. Masing-masing jalan-jalan tersebut para hadirin senang kepada hawa nafsu. Ya, ya, banyak yang tadi saya katakan. Syariatnya sudah jelas. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan, tapi kan masyarakat senang perkara seperti ini, semisal dia mengikuti apa? Hawa nafsunya, ya, atau mengikuti syahwatnya. Ya, karena dia mencari keuntungan dari keuntungan apa? Dunianya, ya. Ini bukan jalan, bukan jalan Islam. Kolun lahud sabilun, kolun lahumaghabun. Masing-masing punya cara sendiri, punya jalan sendiri, dan punya metode sendiri-sendiri. Wanihayatul -sendiri. <kullun> khawsharoh. <lahu sabilun> sementara, ya, sementara para hadirin. Akhir semua jalan-jalan yang ada selain Islam ini adalah khosaroh, yaitu yang namanya kebinasaan. Seluruh, ya, seluruh firkoh firkoh yang ada, golongan-golongan yang ada itu akhirnya adalah apa? Perpecahan. Ya, kalau mengatakan fatafarrokobikum ang sabili, ini saya kalian akan terpecah belah. Dari jalanku, itu jalan Islam. Ketika orang lebih mendahulukan hawa nafsunya, ketika orang lebih mengedahulukan golongannya, ketika orang lebih mendahulukan ucapan e, tokoh-tokohnya dibandingkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujung-ujungnya akan binasa. Ujung-ujungnya mereka akan apa? Akan menyimpang, akan berpecah belah. Ini. Ayat yang sangat jelas para hadirin menyebutkan mengenai wajibnya seorang itu masuk ke dalam agama apa? Agama Islam. Jangan mendahulukan hawa nafsu, jangan mendahulukan syahwatnya, jangan mendahulukan perasaannya, namun dahulukan sunnah Nabi, dahulukan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Tae. Masih ada waktu para hadirin? Masih banyak pak ya? kemudian dikatakan di sini ya, dikomentari oleh seorang tabiin yang bernama Mujahid waqala mujahidun berkata imam mujahid rahimahullah as-subulu al-bida'u wasyubuhatu yang dimaksud dengan subul yaitu jalan-jalan selain jalan Islam maksudnya adalah bidah yaitu kebidahan kebidahan apa itu bid'ah para hadirin pernah mendengar istilah bid'ah ya pernah tidak pak pernah apa bid'ah itu pak jangan digambarkan bid'ah itu sesuatu yang keras gitu pak ya. jangan bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari ya ketika beliau berkhutbah pasti mengucapkan ya dalam-dalam khutbahnya namanya khutbahul hajah ya dia mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah hadhi, hadhi wa kharral hadi muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa syarrul umuri muhdatsatuha bid'ah ah. siapa yang mengatakan ini para hadirin siapa nabi sallallahu alaihi wasalam apakah nabi seorang yang keras tidak pak tapi memperingatkan umat supaya tidak terjatuh dalam yang namanya apa kebid'ahan kenapa kok mengerikan yang namanya bid'ah itu karena bid'ah itu akan menjerumuskan pelaku pelakunya ke dalam anar ini bid'ah pak apa bid'ah itu pak mungkin panjenengan sering perlu mbak perkara yang diadadakan pak itu namanya bid'ah nih pak ya. ada yang lain pak tadi sudah 90 puluh persen pak sebelah sini mau gue pak ada yang bisa tahu tadi Bapaknya sudah e, menjawab Bid'ah itu perkara-perkara yang Diadakan, kurang 10% Perkara-perkara hmm. baru Dulu tidak ada mobil Zaman Nabi itu adanya ontak Zaman kita ada mobil, itu perkara baru gitu ya <guruh> Apa? Baik Jadi ditambahkan lagi, benar tadi Jawabannya bapak-bapak ini, benar Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang Baru Perkara-perkara yang diada-adakan itu bid'ah ah secara bahasa, pak. Secara apa? bahasa. Adapun bid'ah ah secara istilah, ya, secara istilah syar'i, bid'ah ah itu maknanya adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Itu bid'ah, ah, pak. Ya. Orang yang mengamalkan bid'ah ah, ini sama saja. Ya, sudah pernah kita bahas. Sama saja orang tersebut menganggap Islam itu menganggap syariat Islam itu tereng sempurna, Pak. Kok bisa? Iya. Buktinya dia masih menambah, masih membuat perkara-perkara baru ya yang tidak ada dalam Islam, ya. Orang ini menganggap bahwasannya Islam itu belum sempurna. Nabi Muhammad s.a.w. itu belum mengajarkan seluruh syariat Islam Hati-hati Padahal Allah sudah ber berfirman dalam Al-Quran ya, Al-yawma akmal tulakum dinakum Wa tsmam tu'alikum nikmati Wa radhi tulakumul islamatina Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama Kalian sudah sempurna pak Kapan itu sempurnanya? Di zamannya Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Padang Arafah itu pada peristiwa haji Wada turun ayat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-3 ini Pak jadi maksud di sini subul jalan-jalan yaitu qabid ahan qabit ahan perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama wasyubhat yaitu syubhat syubhat apa syubhat Pak apa itu syubhat para hadirin? Enten singkertos pak? Syubhat itu maknanya adalah Pemikiran-pemikiran yang menyimpang Pemikiran yang apa? Menyimpang dalam agama Itu syubhat Apa ada syubhat? Sangat banyak Syubhat orang-orang teroris Orang-orang khuadij Mereka punya syubhat Bahwasanya setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Dianggap kafir pak Setiap pelaku dosa besar dianggap kafir ya, Maka mereka mengebom turis-turis Mengebom orang-orang kafir Itu syubhat mereka Kerancuan dalam apa? Dalam beragama Itu salah Atau syubhat yang lainnya semisal pengagungan kepada orang-orang soleh Sampai mengagungkan, melebihi Dari apa yang seharusnya mereka lakukan Sampai menyembah-nyembah kuburan Minta kepada penghuni kubur itu namanya syubhat ya. Syubhat dalam apa? Dalam agama ya. Itu kerancuan-kerancuan berpikir dalam apa? Dalam beragama. Ini sangat mengerikan. Yang namanya tidak dan juga apa? Syubhat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan juga apa? Syubhat, syubhat. Ya. Mungkin ada waktu beberapa menit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan ya ini sampai pada ucapannya tabiin yang bernama mujahid Rahimahullah mengenai penafsiran makna yang namanya subul yang membuat umat Islam itu terpecah belah membuat umat Islam itu bercerai bercelai apa itu ya yaitu adanya perkara-perkara baru dalam Islam yang tidak ada contoh dari Nabi SAW yang kedua yaitu adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu yang membuat umat Islam menjadi apa perkota-kota membuat umat Islam itu menjadi apa berpecah belah gara-gara perkara-perkara baru dalam Islam yang tidak ada contoh dari Nabi SAW dan juga dikarenakan adanya kerancuan berpikir ya akhirnya membuat mereka terpecah belah taik tahodol e, silakan mungkin ada yang ditanyakan sudah tahu semuanya Pak ya jadi enggak perlu tanya um, silakan Nggih yes, sami. Dados njenengan sing taken teng mriki ada yang bertanya dan pertanyaan yang sangat bagus ya, karena uh, muamalah uh, sehari-hari kita. Ngene apa nggih? Ya muamalah sehari-hari kita Itu hubungan sesama manusia. Ada yang bertanya bagaimana ya? Bagaimana hukum bermuamalah yaitu hukum e, bergaul dengan apa dengan orang-orang non muslim ya semisal dalam e, jual beli nih ibu ataupun menghadiri kegiatan yang sifatnya duniawiyah mereka ya bagaimana hukumnya ya hukumnya boleh selama mereka tidak memerangi kaum muslimin ya. apa dalilnya disebutkan dalam Al Quran dalam surat Al-Mumtahanah, al-Mumtahanah, ayat yang ke 8. Allah berfirman, La yanahakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, antabaruhum watuqsitu ilayhim. Ya. Ini dalilnya, Pak. Ya. Ini kisah ini berkaitan dengan seorang sahabiah yang bernama Asma bintu Ayubakar radhila anahat. Tapi ayat ini sangat umum, umum menunjukkan bahwasanya boleh Allah mengatakan lain hakumulah. Allah tidak melarang, Allah tidak melarang kalian. Aniladina ya. lam yuqoti luhumfidin. Kalian berbuat baik, kalian berbuat adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ayat ini menunjukkan beberapa dalil, ya diantaranya bolehnya berbuat baik kepada non-Muslim, ya orang-orang kafir dalam urusan duniawi ya, selama orang kafir tersebut, ya bukanlah orang kafir yang menentang agama Islam, ya dengan fisiknya ataupun menghinakan kaum muslimin, ya maka boleh untuk berbuat baik kepada mereka dan juga apa? Untuk berbuat adil kepada mereka Boleh pak Misal kita dengan orang-orang non muslim Orang-orang cina gitu pak ya. ya Kita jual beli dengan mereka Bahkan kita mau makan, makanan mereka Halal ya Halal ya Selama bukan makanan-makanan yang haram ya, Halal Ya, Misal dikasih kue, dikasih apa namanya Makan-makanan mereka ya, Ada yang menyebutkan seperti minum-minuman Seperti Coca-Cola gitu pak ya seperti Fanta, misalnya itu boleh, pak. Ya, itu boleh, bukan perkara yang haram. Kenapa? Karena syariat Islam itu, ya, sangat-sangat eh, memperhatikan hak-haknya orang non-Muslim juga. Di antaranya apa? Berbuat baik kepada mereka, selama bukan orang-orang kafir yang merangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, ya. Itu ada perincian yang pernah saya sampaikan. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Adapun kafir yang boleh diperangi hanya satu pak. Ya, Itu apa? Kafir? Kafir harbi. Itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, itu saja. Tapi kalau selain itu, tidak boleh. Bahkan Nabi S.A.W. sendiri mencontohkan para hadirin. Mencontohkan bagaimana bermuamalah jual beli sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia sementara baju besinya masih digadaikan kepada orang Yahudi itu Pak menunjukkan apa boleh seperti itu. Monggo ada yang lainnya. Aongi. Oh, oh beda, itu beda caranya pak gak boleh gak boleh Ya, tidak boleh, kalau itu yang sifatnya keagamaan asal-asal Christmas misal sekalipun segera mengucapkan selamat natal, tidak boleh kena menunjukkan kecintaan kepada mereka, jadi prinsipnya, di sisi lain kita benci kepada mereka karena apa? karena kekafiran mereka Ya, kebencian kepada mereka itu wajib namun dalam urusan perkara dunia boleh bermuamalah dengan mereka artinya menempatkan pada tempatnya masing-masing, kalau benci saya benci kita benci mereka tapi kalau supaya bermuamalah ya biasa saja ya seperti itu tapi kalau misalnya sampai mengundi undang asara apa tadi makan-makan eh, yang sifatnya keagamaan maka tidak boleh atau sekedar mengucapkan selamat natal tahun baru misalnya ini haram hukumnya pak Silakan Pak. Ya, ditambahkan lagi, senang. Areng kolona te, silang pada sana, dah kalau itu dari kemur dari Musta'in, dua tenggat, langsung depan rumah juga. Tapi kalau si netos ni, yang kan tanda nak kahwin dia, kan belum sholat, belum tadinya, dia kalau masuk buat dengan seperti apa pun, itu tidak bermaksud buat dengan seperti apa pun. Kalau nak tanya apa, Iya, jadi. Bagaimana hukumnya mengucapkan tidak ada orang kafir gitu, di di negara kita, misalnya di komplek khususnya si itu, <tongan> tingkat, <tongan> tingkat, tingkat rt, rt. nih kan, <tongan> oh, uh, kalau misal yang dimaksud tadi ya harus dijelaskan gitu, Pak. Tapi artinya penggunaan bahasa itu harus benar-benar pas, -benar gitu. So, misal. Tidak ada orang kafir di lingkungan kita ini. Ya, maksudnya mungkin panjenengan tidak ada orang non Muslim beragama selain agama Islam. Memang tidak ada pak ya. Emang tidak ada. Adapun semisal tetangga kita nggak sholat. Ya, saya sampaikan tadi di awal pak, jangan menghukumi ya, individu ya, yang mungkin dia tidak sholat dengan mengatakan seperti kafir tidak. Karena mungkin di sana ya, ada penghalang-penghalang yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Mungkin dia karena bodohnya tidak tahu kewajiban sholat atau karena malas gitu pak ya atau karena belum sampai dalil kepada dia ya, walaupun sudah sangat jelas dalilnya pak ya? ya maka seperti ini tidak bisa kita mengatakan dia kafir dan bukan ciri Islam tiba-tiba mengatakan ini kafir ya ini murtad dan sebagainya oh tidak boleh ya, sampai ya, hilang yang namanya penghalang-penghalang dan sudah tegak yang namanya apa? Hujah kepada mereka. Tapi kalau Panjenengan menyampaikan e, di lingkungan kita ini tidak ada orang kafir, ya, maksudnya orang kafir yang apa non Muslim, ya, seperti itu. Ataupun secara individu, ya benar seperti itu, pak. Ya, tapi e, harusnya disampaikan secara pas, ya, supaya tidak muncul apa namanya e, salah paham, ya. Tapi benar seperti itu, pak. Ya, gengsi sama sama. Ada yang lain, Pak? Masih ada waktu sedikit, dua menit, Pak. <laughs> silakan, silakan. Okay. Baik Ada pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana hukum memakan makanan yang ya dari hasil uh, dari acara-acara yang tidak ada dalam syariat Islam, atau bahkan sebagian mengandung kesirikan? Bagaimana hukumnya? dikasih atau dikirimi uh, makanan tumpeng selamatan misal ya ataupun dikasih acara-acara yang tidak ada dalam Islam bagaimana? Tidak boleh dimakan ya, tidak boleh apa? dimakan. Ya misal diterima ya. ya. jangan dikembalikan gitu. Khawatir mereka apa? E, tersinggung gitu, Pak ya. Ya diterima saja, kasihkan makan ayam, selesai, Pak ya. Kan gitu. Kalau dimakan ayam maka tidak apa-apa. Gitu. Tapi jangan dimakan sama kita. Kenapa? Ya sama saja. Kita juga apa? memakan dari perkara-perkara yang mengandung unsur syirikan. Atau perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak boleh. Jadi tidak boleh Pak ya. ya. Seperti itu. Tapi berbeda Pak ya. Jangan disamaratakan Berarti kalau setiap orang ada kepungan gitu ya Bagi-bagi makanan tidak boleh terima Yuh tidak pak Ya semisal ada acara Aikohan Ya diterima saja Aikohan Ada acara Soda Kohan dari tetangga Panjenengan Diundang ke rumah semisal Saya pengen ngundang tetangga saya Ya 10 orang semisal pak Ya Tuhan Panjenengan ya sudah dimudahkan Bisa buat rumah Ini pak jadi jangan disamaratakan pak ya. Nanti setelah selesai pengajian, itu mengajinya katanya nggak boleh makan apa namanya makanan sodakohan semisal. Oh, bukan. Yang saya maksud itu tidak boleh memakan makanan yang di sana ada unsur-unsur kesyirikan Yang pertama. Atau yang kedua ada unsur yang namanya apa? Menyelisihi syariat Islam. Ya. Acara-acara, perkara-perkara yang baru dalam Islam itu tidak boleh. Tapi kalau semisal panjenengan, ya punya rumah semisal ya sudah bikin rumah atau renovasi rumah baru pak ya kemudian mengadakan makan-makan dengan tetangga-tetangga dekat boleh apa tidak jawabannya boleh syukuran semisal selama tidak ada unsur kesirikan contoh unsur kesirikan pak menyembelih supaya tidak terganggu oleh jin ini yang tidak boleh misal paham di sini pak ya Ya jadi dibedakan, ya, jangan nanti disamaratakan Atau semisal e, saya pengen sedekah kepada tetangga saya karena saya dimudahkan bisa beli motor baru, boleh apa tidak Mbak? Boleh. boleh, boleh. Tapi bukan dia niatkan sedekahnya itu supaya menghilangkan ya yang namanya kejelekan dari motor supaya tidak terjadi apa kemudaratan atau supaya tidak terjadi kecelakaan, bukan itu. Ya, semata-mata mewawancangkan rasa syukur maka itu boleh nih nggak pak? Jadi e, penting seorang itu mempelajari agama Islam secara apa? Secara menyeluruh, secara apa? Supaya apa? Supaya dia berjalan di atas Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad saw tidak salah paham dalam beragama dan tidak menganggap agama Islam itu agama yang kaku, agama yang apa namanya? Sulit dan sebagainya Baik, Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan Wawasan, memberikan faedah Yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita Dan kalau ada banyak kekurangan dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ini dalam rangka nasihat Dalam rangka menyampaikan ilmu agama wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh